Boom.、Mm -hmm. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, c o m m e n dan subscribe. Dan jangan lupa sholat sama ibadahnya juga ya. Terima kasih.